quran surat 30 ayat 30. surat Ar-Rum surah 30 ayat 30. Ini dasar hukum tentang tema kita siang hari ini back to fitrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajha kalizin hanifa fitratullah allati fadara nasa 'anha la tabdila li khalqillah dalikal zinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun sad hartos nas A'udzu billahi arum ayat ke 30 ya, ya. maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama islam sesuai dengan fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya maha benar Allah dengan segala firmannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamilahil-ladhi amarana bi-ibtisa mihabillillah wal-ibtigaan di-anil adatil-jahiliyyah. Shukrullahi-lillah wa-dahu la sharikalah. Wa-shukrana Muhammadan abduhu wa-rasuluhu l la-nabiya baghdah. Faya ibadallah itta kullahu qatuqati. Walatamutun naylawantumuslimun. Back to fitrah. Kaksi kautta. Käy takaisin fitrahin. Al aslu asalnya manusia itu tiada, lalu kemudian diadakan dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan. Sekali lagi, al aslu asalnya manusia itu tiada, lalu diadakan untuk ditiadakan, kemudian diadakan. Santung dikit dikit ahliur, sandhar, ketat pisan ramadhan ayam nama, teman ngopi beram. Temanang <tuh> obiber, ya berlindung kepada Allah dari ujian yang berat ini. Ramadan, ayo namanya biasa tahu kumang kumang, serangga laut, kumang apa namanya teh, ke keong, -keong laut, biasa dihahahin keluar dia sekarang dihahahin maut, <tuh> bau ya, tapi kan bau keseduri, cek maneh <tuh> ya. Asalnya manusia itu tiada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan untuk diadakan. Karena kita mah pejuang Al-Qur'an ya. Pencinta Al Qur'an harus pakai Qur'an mun ngomong teh. Saya dapat ayat Kaifa takpuru billahi wa kuntum amwat. Kenapa engkau kubur kepada ketiadaan? Amwat. Ke mana apa tuh siata ngas Oh, berarti ngeus Walaupun tidak setiap nu maut Tepi nii maaotin jatuhu Asana orang jatuhu maaot, ambuatan, pahyakum Kemudian diadakan Suma sebentar lagi, yumi tukum, dimautkan Suma ujungnya enak nih, yuhyikum Dihidupkan, muntung-tung Maot gana, kena Tukudu ngaji, haon ngaji capek-capek, toh tung-tung Karena manusia mah ujungnya hidup, kudu ngaji, kudu salat kudu saum Kudu jakat, kudu haji, kudu umroh. karena tungtungna hidup. Sederhana-anak. Tidak hanya bilatungan, tapi ayah Bali Tunga. Ada perhitungan. Ada hisab, Ada hisabat. Maka manusia awalnya tiada. Dari ketiadaan lalu diadakan. Untuk ditiadakan kemudian diadakan. Hidup. Mati, hidup, mati, hidup Maka almulku ayat 2 Alladhi holaqol mauta walhayata liabluwakum ayyukum ahsanu Sengaja aku ciptakan kematian dan kehidupan Itu untuk aku uji diantara mereka siapa yang terbaaks amalnya Terbaik lain terbanyaknya Terbaik, catat, terbaik munter banyak mah, belum tentu baik Salat subuh, dua alus deh kumamun dalapan dua weh alus kumamun dalapan, super pisahnya super salah baik, belum tentu benar tapi kalau benar pasti bak baik back to pitrah, mari kita pitrahkan pemikiran kita, pertanyaannya sederhana back to pitrah dari mana kita berasal? dari Allah Dari ketiadaan, lalu Allah adakan. Untuk apa kita diadakan? Untuk beri ibadah, hijitah nolol, baik tuh fitrahmu kembali fungsikan sebagai diri manusia. Pokoknya diciptakan untuk ibadah. Yuk, aribadah. Di kampung masuk ayah Nazoman, Hayu urang Ariman, Kapangeran rahman Pokok manusia diciptakan untuk ibadah. Mau manusia wujud nang manusia tidak di ibadah? Saya pertanyakan kemanusiaannya. Jangan-jangan teori Darwin benar, manusia berasal dari monyet. Kesabab monyet ngesarolat ayat nama, ngesedarik ibadahna itu juga manusia. Di pokok wamaholak Maka tadi ayat arum Ar pak wajahka ini jadi sunah rasul yang sering kita lupakan kalau sholat kita itu ada rukun dan syarat apa syarat sholat husuk? disamping harus mengerti bacaan membaikan gerakan sunnah dalam memposisikan gerakan dan ingat ada satu hadis ketika kita sholat kenapa sulit husu karena kita lupa sunnah memokuskan pandangan ke tempat sujud hadapkan ke tempat sujud fa'akim wajhaka ini ayatnya jadi sholatnya ulah kya pun tern. ulah kya kecuali nukya di luar sholatnya tenanaun juga pingwin naon wastaqbal al-qiblat itu kan menghadapkan sekujur tubuh secara utuh kejat yang maha dan sedang kita hadapi Babul fadli bang bang hadap-hadapkan jari kaki ke kiblat pun ada hadisnya sohih termasuk memokuskan pandangan ke tempat sujud malah ancamannya berat kumaha kalau lah ketika posisimu sholat matamu pecicilan jelalatan karena ya baru saya mah sholatnya culong tapi tadi gegerkan niron karena sih yang salah gerakan dia pemula ternaon nan ulah kitu dalam proses nggak apa apa jadi di sunnah sholat itu fakim wajah kak Mata ini kan bagian dari wajah. Hadapkan wajahmu ke tempat sujud. Pelajaran lainnya, <tuh> dititah merhatikan dimana orang asal. Back to Petro. Maka dalam dunia Toharoh tanah itu jadi pembersih. Kita tahu asana dari tak tanah bersih. Yang mana yang berbersih, tanah. Maka bahan bahan baku sabun itu dari unsur tanah saya kalau habis kurban ya karena Ustadz mah soklobah jatahna usahatara ayawaya daharun mau menang jatah kurban itu kan lebarnya hulu sapi nya dagingnya nyarelap yang bersih kumaha karena saya butuh tengkoraknya untuk dijadikan hiasan rumah gitu di luhur balong keren lah kepala banteng gitu tapi mersihannya capek kadaan hamur silet saya dikubur, diangkat bersih kusa tadi dibersihanna. Jadi kalau ingin bersih back to fitrah, ingat urang teh tinun maka mun salat perhatikan eta teh dulur urang eta Urang teh bakal ka dan embung sujud ge anger geus panjang umur mah ditetah bongkok, ditetah sujud. Terus kamaranah, encep, blus. Sadar nggak sih? Mau nggak mau sombong pas ngelahirkan nah, nah kan borojol nangkarak tuluy nangtung gagah juga ayeuna tai suka dibere umur anda panjang mah suku jadi tilu jeung euteuh panon jadi opat kacamata terus sujud back to fitrah fungsikan diri bahwa diri diciptakan untuk ibadah mau yang bersih terus ibadah enggak ada beberapa kelompok orang yang kembali seperti bayi dalam beberapa padilah hadis kenapa kalau idul fitri setelah 30 hari Ramadhan kalau rebaran sok disebut Idil Fitri Id artinya kembali Fitri artinya Fitroh karunya nungarana Fitri semua cowok kembali ke Fitri tong cemburu karunya nungarana Fitri mah asli dijen tempat mudik secara Idil Fitri Id kembali tabayat tubuh taubatan itu pun kembali ar-Raja rojok, roja artinya apa? Kalau saya cerai dengan istri saya, misalkan, lalu kembali, artinya apa? Rujuk. Maka para ulama mengartikan kembali dulu ya pembahasannya, kembali kepada pitrah kan? Back to pitrah. Tabaya tubuh taubatan bimakna oraja rujuk. kemana way tu gaya cek Allah teh. Kokotoran way ulin way taras solat teteh aah tas Allah taca. Orang tua kita dulu gera salat karena salat dalam satu hadis minas shala ila sholah. dari satu salat ke salat berikutnya subuh ka zuhur di dia kan nyari awak mun dosa teh di subuh nepi ka zuhur te nyari awak mun dosa teh bulan puasa bulan puasa kalau arti masjid Cuk, alhamdulillahnya orang mah dipilih tadarus ku Allah teraudisi Alhamdulillah bisa salemar lemar weh subuh Te jika si ece itu tuh tah tidinya agak jelikna teh Nu mana ce tu nu tiumna nyengsol tu. Nu datangna kabeurangan wae. Nu mana ce cicing urang? Nyak, arti masjid. Tadi beberesih bersih hayang kokotoran deui wae. Ucapan, pandangan, pendengaran, maka saum te ulah nu umum. Saum umumanahan ha lapar dan haus aja cek Nabi. Banyak umatku yang saum tapi hanya mendapatkan jual atas. Lapar danawe saja ieu na teh saum, ieu na teh saum. Ngabuburi teh meulian pisi di. Laju film mah karasa, karasa nikmat laju filmna, mah nikmat saum mah. Komo ngomongkeun batur mah uh. Wani jeung nambahan room-na jeung jamna. nya mun karaoke. Eta di kibaratana teh minas shalah ila shalah. dari satu shalat ku shalat berikutnya. Maka diusahakan tepat waktu berjamaah salat supaya percepatan penghapusan dosa karena setiap bayi yang lahir kullu mauladu yuladu alal fitra nah, untuk mengembalikan posisi seperti bayi teh Karena enggak ada manusia yang steril dari dosa. Ayah kitu Ustaz, kalau itu juga orok loba, Kelakuan nama, Teu orok kalakuan teh sare Tebosan di te, orok sare nah, berarti nu sare orok. Sok, laamuningali, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, de de orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, kaki orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, orok, hayang Wah, mungkin kan kagegeama seoehun Emang gampang back to fitrah? Hidup ini seperti menginjak air sungai. Kalaupun kaki kita masih di air bukan air yang sama. Detik yang kita injak di kehidupan ini bukan detik yang sama. Robbi laula akhartani. Minta kembali manusia miliaran manusia bersyukur hari ini masih dihidupkan. Berapa manusia di barjah ingin kembali ke dunia ingin beramal seperti ini? Back to fitrah. Supaya bisa bebersih, tasodakna melakukan sedekah wa aku supaya kami termasuk orang, -orang yang soleh. Almunapikun asmilaat al atau munapik harokma kesempatan back to Petra kembali ke Petra. Ya untuk disambutnya mereka lebarannya selamat hari raya, selamat hari lebaran, raih kemenangan setelah ramadan. Mari berjabat tangan. Mamin muslimaini wal mussofahani gufirullahumma qoblahyaftariqo Barang siapa dua muslim bertemu bermussofaha Allah ampuni selama mussofahanya belum dilepaskan diantara keduanya itu sampai dosana muruluk matakunsa salamante singdila nungguan angges dipotok lain supaya dihampura dosana, bukti keikhlasan kan salam teh nu rupa-rupa eno asan empel jika kasitrumb eno ente ditilupkan sakit tuh nutino hatemah mana bro uh melajang iya na kurang keren teng bebas nu penting kul kul yuk malu datang dari kepitrahan hati karena wajah itu halaman hati Malikum tad, hmm. ustad bawa duaya sih cing lah, tong nanya orang berpuasa, eh emang ustad hunkun puasa, ni somsel puasa itu, teh, percaya ustad puasa, ha, percaya ustad puasa, kul kulu, yak malu ala syaki kepitrahan itu dari hati, maka setiap bayi yang lahir, kulu mauladu yuladu alal, pitra, nanti rusak terkontaminasinya itu Pak Abba, huah hati-hati lingkungan, back to pitro ini dunia hijrah, nus tongko di tongkok kotoran di bere jatah, romadon tilupuluh kue, kalo romadon kitu deh kelakuan, hati-hati perasaan ga enak, sok ibu marah engga, kalo anak kita sudah dimandikan, baru saja lima menit, 10 menit main deh, yang mau batur anak, gebrus kasusukan, bararau deh, Ramadan ini sarana untuk kita memfitrahkan diri maka Idul Fitri dikembalikan kepada fitrah dengan saum minasala ila salah minal jumat ini hari jumat laki-laki dari jumat yang kemarin ke jumat yang minggu ini dihapuskan tuh dosa seminggu itu maka hati-hati dengan tidak jumatan terus dosa tahunan minar Ramadan ila Ramadan barang siapa yang saumnya benar man imana Man sa maromadona imana wahtisaban gupiro lahu mataqaddama dambi itu kan dipitrokan di kan banyak hadis bagaimana posisi kita kembali ke nol seperti bayi ngis ngamandian mayit desa kita dibersihkan seperti bayi maka saya mah kalau pulang penguburan ya saya tadi ngamandikan mayit sok disamberkeun dohkeun urangnya minta doa apa tuh fadilahna setelah memandikan mayat itu kamu dihapuskan dosanya seperti bayi kalau kamu diijabah kalau kamu berdoa di ijabah buruh penta doana terus yang baru masuk islam tuh di nol yang pulang umroh buru gabruh korma karena korma awal aja lemana saya terpercaya hukum karma tapi romadharma sehari ngali banyak karma korma banyak Bagaimana kita disaranai, naik difasilitasi oleh Allah back to fitrah. Cuman tadi ayatnya tad Hakim wajhaka syarat pertama hadapkan kembali wajahmu nihhani pak kepada Islam, agama yang lurus. Mau nggak kembali berislam? Makanya orang mualaf karena masuk Islam diidnokah, dipitrahkan. Lidi hanif fitrat Allah karena fitrahnya, tuh kalimat fitrahnya muncul kan? Fitrat Allah karena fitrahnya Patoronas alaih manusia itu pokoknya itu diciptakan maka manusia mana yang tidak punya agama? Atau ateis, ateis kan bukan agama, non agama ateis. Kayak lucu orang ateis, noko di pasar baru Cina, ngebersih balanya, ucapkan salam ke orang teh, assalamualaikum, dah apalernya orang ustad meren, nawan, no, hadiah belian. Ngomong-ngomong-ngomong sok melelah. Pemakara men teh keur sepi cenah cik doakeun minta doa janten. Ka anak asa yeuh. Istiqbar, syukur. Jadi murtad. Minta didoakan ka orang Islam. Berarti keyakinan insting fitrahnya mah kepada ketuhanan tuh ada. Cuma manusia ego gitu loh. Ya. Jadi Faaakim wajhaka li zinnihani fitratuallaha Engkau Allah fitrokan ketika kita kembali Dan mengembalikan seluruh persoalan seberat apapun persoalannya ke Allah Bertauhid kembali itu ayat tauhid Kalau sholatin Pakainya ayat ini Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Tetaplah atas fitrah Allah Yang dengannya manusia diciptakan Di fitrah itu Manusia diciptakan ke non Tadi ke iba Jadi bukan manusia lagi. Maka tema ini kata lainnya memanusiakan manusia. Kata lainnya. La tabdilaliholkilah tidak ada perubahan. Jelma makr ibadah. ibadah. Berarti dipertanyakan kemanusiaannya. Lalu agama yang lurus, Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maka Pejuang Al-Qur'an mengadakan acara ini untuk mengetahui bagaimana pola dan cara back to fitrah. Masuk ke segmen kedua, kumau ustaz caranya back to fitrah ayat 31 yang lihat. Secara munasabatul ayat. Surat Ar-Rum yang tadi. Baca lagi tanda, saya Arabnya. Munibina ilaihi wattaquhu wa numinal shalah musyrikin. Artinya adalah Auzubillahiminasyaitonirrajim dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Munibina tabaytu taubatan munibina idza jaa nasrullahi wal Setelah datang pertolongan dan kemenangan menang apa? menang kesempatan ditolong oleh Allah untuk menghirup nafas diisi dengan beristighfar di setiap detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju ja siapa yang Allah datangi untuk Allah berikan pertolongan kita hari ini masih dihidupkan dan kemenangan hari raya hari kemenangan Enggitunya. selamat hari raya selamat hari Lebaran, rairah kemenangan siapa yang mendatangkan kemenangan ini? Pertolongan Allah dikasih Ramadan Untuk dinikmati jamuan ridho rahmat Dan ampunannya Ida jana wafat walfad Waro nas Kau perhatikan manusia Amaran asubna Yadukhuluunna pidinillahi apu wajah Masuk ke masjid Masuk kepada agama Allah Pak Hakim Haka Menghadapkan wajahnya secara utuh kembali Lidhini hanib Waro aitan nas Yadukhuluunna pidinillahi apu aja Apa yang dilakukannya? Pasabih, pasabih ada di salat, tasbih Subhanallah Subhanallah rabia adim Subhanallah rabia arakat Doa sujud Pasabih bihamdi memuji wastaqwir istighfar Apa ujung ayat Anasa? Innahuqana tawabat Mereka itulah orang yang bertaubat. Di Arrum ayat 31 Munibina maka kembalilah kata lainnya maka bertaubat lah, karena arti taubat itu kembali, ke siapa? ke Allah bolehlah ya lagu proyeknya kembali, kembali kini nah, apa lagu itu gak sekolot kemana <tik> <tik> balikna ilaihi ke Allah kulu mauladu yuladu alal fitrah setiap bayi yang lahir fitrah pabawahu nanti terkontaminasi Teracuni, terkotori oleh lingkungannya. Biah itu termasuk orang tua, Pak Abau. Maka penting lingkungan seperti ini biah salihah yang memperfrekuensikan kita jadi tetap dalam keadaan resonansi dan frekuensi yang soleh. Teks salah, nunging itu Eh, Kamu kan ngaji, nginum tong barinang tung misalkan. Pak wahu, karena lingkungan itu yuhawi danih kadang meyahudikan. Apa karakter Yahudi? Wanina lobaan Memajusikan Apa? Majusi Kebiasaana naoncik Menyembah api Yuna Dan dinasronikan lingkungan Makan Sambil berdiri Ulang tahun Kan nyeri awaknya Munteki tuantitunan naon Sing anana naonan Mantasebaha fahuwa Maka jangan termasuk orang musrik Takunu Minal musrikin tuh Yang tiga satuna Siapa mereka yang musrik? Ayat 32, tafsir musriktah, pangmacakin artina. 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Islamnya terpecah karena budaya-budaya, sehingga bangga dengan budaya baru, komunitas baru, bangga dengan kelompok barunya, Islamnya jadi hilang, tanda musrik, tidak fitrah lagi. Jadi Islam itu agama kepitrahan. Ngahiji muafa hili, papisah muaja jadi dua, satu bersatu bersaudara. Wa kana an-nas ummatan wahida. Al-Baqarah 213. Jadi kalau ingin fitrah jauh kedengkian. Tong aku kelompok. Sok saya mah di mana wae eunteup. budak David Harrison eunteup. Isukan malam Minggu jeung barudak Lamborghini eunteup. Yang penting dalam frekuensi yang sama. One finger tauhid e mukmin. Biar semua pulang dalam keadaan fitrah. Setuju kesimpulannya karena dua sesinya dengan tanya jawab al-baqarah 213 biar tidak ada tri kamera wantun gale tu wantun ulagale tidak ditunas sakit itu tengah batikan back to pitroh iya mau dakunawan orang kudu bertauhid karena nas ummat asal manusia itu satu baca yang Arab karena kesimpulan al-baqarah 213 kesimpulan back to pitroh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعز الله النبيين مبشرين ومنذرين وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِالْحَقِّ بِالْحَقِّ لِيَهْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه من بَعْدِ مَا ما جاءت سُمُّ الْبَيْنَةُ بَعِيْمًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا لِمَا خَطَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى أَصْرَاتِهِ tengki biarkan saya yang baca artinya ya yeah. kembali ke fitrah ini fitrah manusia asalnya karena nas Um manusia itu satu sah Adam lahir hawa pun dari jasad yang satu dinas surat An saya tijitaningan ya ya Yohanes kitakulllah min nafsi wahidah Dari jasad yang satu, kemudian timbul perselisihan, jadi tidak bersatu. Maka Allah mengutus para Nabi yang satu Muhammad terakhir sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang satu dan benar Quran, Quran Nahiji, Nabi Nahiji, Allah Nahiji, Nahatul Daik Nahiji. Nah, kita lihat kenapa jadi tidak fitrah lagi perasaan ini. Untuk memberi keputusan diantara mereka dengan yang satu tadi Alquran ala Quran, ya. Jadi ngotoran mah papa seaan. Kemudian diantara manusia tentang perkara mereka yang mereka perselisihkan tidaklah berselisih. Jadi berbeda pendapat mah boleh. Nolah, mah berbeda pendapat kan? Kalidayi, berbeda pendapat mah tidak apa-apa. daun u nusarwa mamanya. So anak yang nusarwatu, ente sarwa jenis kelamin nungku, tidak ada yang sama DNA, sidik jari tidak ada yang sama, sama teh dalam bab keimanan. Nah, jadi berbeda pendapat, nusok jadi ribu mah berbeda pendapatan. Ustadz ceban, orang goceng ya tuh bisa. Gawena sarua, maknya amplopnya beda. Taetan nah, nusok jadi pasen. Maka tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka kitab, lalu keterangan keterangan yang nyata, lalu bagian bainahu, dengki. Dengki, tahu dengki? Wamin syariha sidin, idak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kali dari dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, walaupun mereka yang benar weh wa. Tte yang jadi tidak fitrah maka keluar dari itu back to fitrah. Karena ujungnya tidaklah berselisih tentang kitab yang membersihkan wayujakihul, melainkan mereka yang telah diberikan kitab itu karena dengki diantara mereka, maka Allah memberi petunjuk. Kepada orang yang beriman, kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisikan. Balik yang Pitroh mengaji Quran juga. Wayu Jakihim, Ali Muhammul kita kek okay, ustad ayatnya ya. dengan kehendak. Jangan sombong kita di sini pun kehendak Allah berada di jalan yang lurus. Back to Pitroh mah cicing dinaik dinasi Rotomus nagi sakituayen utiasa kapihatur Sesen hijinya <laughs> kekembangkan dengan tanya jawab biar interaktif ada pernyataan ada pertanyaan back to fitrah ideal terima kasih Ustadz Evi Effendi luar biasa sekali yang tadi kita mendapatkan ilmu yang saya garis bawahi adalah berkaitan dengan fitrah akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dibuka sesi tanya jawab silahkan bagi laki-laki dua orang bagi ibu-ibu dua orang namun sebelumnya ada sedikit pengumuman berkaitan dengan peserta Sunlat, ya sanlat nanti setelah ini bisa ngambil sertifikatnya kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan nanti tanggal 18 insyaallah kita akan mengadakan buk ber, buka bersama anak yatim kita akan mengundang 100 orang anak yatim dan alfa bagi yang mau berpartisipasi silahkan ya donasinya mau nasi mau ngasih kolok mau ngasih apapun silahkan kita terima kemudian eh, kita pejuang alquran community akan mulai mengadakan rumah tahfiz quran insyaallah syawal kita akan merekrut anak yatim dan alfa untuk kita bina ya. programnya satu tahun mudah-mudahan bisa selesai karena kita ada program ada metode satu halaman satu, satu halaman sepuluh menit ya ya kemudian bagi yang mau berpartisipasi kita akan adakan penggalangan dana insyaallah dana yang akan kita himpun untuk kepentingan tahfiz Al-Quran untuk itu pada para petugas ya sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab Hari ini hari mulia, hari yang barokah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Rajani hari. Mudah-mudahan, kita bersedekah hari ini. Ya. Pas Ramadan, pas hari Jumat, saya doakan yang belum punya jodoh, cing gaduh jodoh. Ya. Amin. <laughs> amin. Cing tararik, amin. Nusir hutang, hutangnya dilunasan Allah subhanahu wa ta'ala anu te umroh te haji di umrohkeun Allah Subhanahu wa taala anu teu damang cing engeul maot panyawatna kitu masun panyawatna enggak terus juga keberkahan acara ini mudah-mudahan bagi yang donasi ya bagi yang donasi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan lipat gandakan yang terbaik dan berhadiah surga insyaallah Silahkan. Pada petugas uh, untuk mulai sorban amal kita iringi dengan istighfar ya Astaghfirullah robbal baraya Astaghfirullah minal khutoya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafian, wawazikni amalan makbulan. Wa wahab li dizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha astaaffirullah.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 رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا Alhamdulillah barakallahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik ya, diganti rezeki yang lebih baik ya. Tigontosan kunulangkung sae kunulangkung ageung anu sada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan ladies first ya, ibu-ibu dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh uh, Pak Ustadz kalau setelah idul fitri kan kita kembali ke fitrah ya yeah. Nah kalau selama idul fitri uh, eh selama puasa maaf Kita hanya menahan lapar dan haus aja tat, uh, Maksudnya puasanya tidak sesuai dengan yang sebetulnya Masih punya dendam, masih mengikuti hawa nafsu Nah itu bisa jadi kembali ke fitrah atau bagaimana itu aja terima kasih ditampung dulu Tan ya mangga hiji-hiji <tun> mangga. mangga idil fitri kembali kepada fitrah kalau kita masuk pom bensin orang pom bensin dari nol Pak ya jeuh hampura nya abdi sering kelepatan nyak di hampura enggeus nol deui abu a'fuwun karim tuhibul afwa Pak Fuad. Allah aja maha pemaaf, masa kita tidak memaafkan? Udah berat memaafkan teh. Kok mau minta maaf? Lebih berat memaafkan. Kenapa berat memaafkan? Yang sulit bukan memaafkan, tapi melupakan. Tekudu legowo. Bagaimana Ustaz kalau saumnya belum memenuhi syarat? Masih campur dendam, iri, dengki, apakah akan ada harapan terkategorikan orang yang mendapatkan kesempatan kembali ke fitrah? Ya Allahumma punya hak virokratif, cuma yaitunya di dropkan. <tuh> Ini kawah candera di muka tahunan. Untuk kita bersihkan lahir batin kita dari dosa dan perdosaan. Inna Allah yuhibbut tawwabin, wa yuhibbul mutata. disambut dengan Allahumma j'alni minat tawwabin, wa j'alni minamutata. Maaf, maafan. Enggis. Unta kesempatan idul teh nya ceu dosa loba buru-buru datang ka hampura moal kali kali deui nya wa jannatun lil mutakin, ayat alladheena yunfikuna bis-sarra'i wadh-dharra wal-kadzimina al-ghaida orang bertakwa itu yang melepaskan dendam tidak marah wal afina an-nas geus nggeus mah tong kali de'nya innallaha yuhibbul muhsinin itulah kebaikan Kalau pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau masih punya rasa dendam, ada nggak kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya Hese, daya tanda banyak kitna tadi ubaran. Itu lebaran teh lebaran, ke di hati dilebarkan. No lagi ya, tapi tongkok kotoran di Berarti cik, sawah menang dosa nyendosa, preen. Nges, atunya nyendosa, wae. Jaga kunyawalan, jaga kunyawalan kemis, tarawehnya diganti ku tahajud, ini menjaga kefitrahan setelah di back dikembalikan kepada fitrah jaga naeta punten hijrah gampang nuheseema ngajaga istiqomah dinahid hijrah fitrah tiap tahun nih fitrah kan ayah jakat fitrah nuheseema ngajaga kefitrahan itu sendiri maka taraweh ganti tahajud saum wajib ramadan ganti kusauum sunnah naon waeta nyawalan tangke okay. lepas sawal dua tahun tak pahalana karena gogoda lo bakenya kakaren pebalatakenya urang saum Sitan min sawalin. Beres nyawalan ayah Senin Kamis. Aya ayamubid Non saum tiga hari, 13, 14, 15. Hayang wareg saum Daud. Ayeuna nama, saum Daud salat Daud bekina. Kamari salat, ayeuna henteu, itu Jadi jaga kepitrahan teh. Jadi bebaskan. Maafkan, lepas. Ya, mangga salajengna Ibu. Mangga, silahkan Assalamualaikum Ustadz e, Assalamualaikum. Mau nanya Misalnya kita e, Udah ada niat nih untuk kembali fitrah Untuk berhijrah Tapi misalnya masih suka ngucapin ulang tahun Atau misalnya Ada temen yang ulang tahun kita ikut Ngasih surprise misalnya teh. Terus misalnya kita udah ada niat nih mau saya mau hijrah tapi teman-teman teh ih kamu mas so suci misalnya atau mungkin teman-teman teh jadi ngemusuhin atau mungkin teman-teman teh bilangnya tenang weda masih muda misalnya itu gimana Ustadz supaya kita istiqomah dalam niat itu terima kasih. live is never perplet hidup mah nggak pernah lurus mah masuk jadi cukup, pun orang boga niat hade sok ayah butut. Ketika maksiat, enggak ada orang cerita, enggak ada orang nge Tapi ketika kita bertaubat, berhijrah, cie, -cie orang bilang, cie, ngaji, Gelo setan ngaji. <laughs> Enan, adan. Kamu sehat, kau orang teh. peda orang di Jilbab, ayona. Kamu sehat. Terus orang kudus salto. Ibu, niati karena Allah perubahannya Jangan ingin dinilai manusia Lelah itu gara-gara tidak lilah Ibu mengeluh gara-gara tidak mengalah Nabi mana yang tidak kena ujian Yusuf dikunculungkan kanus sumur, Ayub buduk seumur umur Ibrahim dibakar api Ismail mau disembeli Sijrah mabuk, beresiko Saya kerbaong Ayu nanya jadi ustad muncul na tipi Goblok, siapa jadi ustaz? Goblok. Enak Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Ini uji nyali. Ya ayyuhalladzina amanuu bisbiru itu jaga perbatasan. Tenang. Slowly but sure, kalem. Mau jadi diri sorangan? Memang sih diceci, cie, cie Biarkan, semua akan cie, cie pada waktunya. Jangan lupa bahagia mestong aya anu dinilai ku jelema capek emang urang daharti si eta urang adan edan si eta adan hay mane pi si dekok tarang salat wae edan teu terus urang kudu dahar mane komo Ramadan mah kudu barung keuleukan karena kan melatih hawa nafsu sana jangan urang wanian kuat tong ningali leutikna cabakan mah gedean Abima Jalmi Alit Mamge Silet mau eh aya we nanang teng teh meureupan lawan antong antong inni saimud so maaf ya bukan enggak berani aku sedang saup meudeug magrib ku aing jeung ajil maneh well nina jadilah maap, biarin karena mereka belum tahu ilmunya ya sing sabar hijrah aku diajar ge Rasulullah di baledok sampai tanggal gigi dikotori, lagi sujud punggungnya oleh kotoran unta orang reknon, Ustadz Epi rosul nah hari tak, kersujud ditumpukan kotoran unta berleng sukunah teki, pusgak tapi kan rosul enggak? yuk belajar ke rosul yuk, humble, keren Alhamdulillah mamad kangen kan Nabi tak ngeskasep soleh nyahese ngabayang kenapa tinggal di Ustadz Epi next selanjutnya yang laki-laki yang belakang silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ustad saya mau tanya ustad uh, gini kalau misalkan uh, saya di keramasin sama uh, perempuan yang bukan muhrim itu haram gak sih di keramasan ku perempuan yang bukan mukhrim terus keramasan jadi contohnya tiraha etak <laughs> Nah diana ngajak berjamaah jadi <laughs> jadi waktu itu saya dicukur ke tempat cukur gitu terus habis itu kan e, diminta untuk di keramas gitu otomatis kan kalau masa nolak gitu jadi gimana gitu terus e, waktu itu juga pernah gini eee Jadi saya tuh bingung, e, sebetulnya naik angkot itu haram atau enggak, ketika Apa? E, saya naik angkot, kan? Terus e, waktu itu kejadiannya udah lama sebetulnya, makanya sampai sekarang saya gak berani naik angkot lagi. Soalnya e, waktu itu pas masih SMK, terus kebetulan saya tuh nyari angkot yang kosong. Ketika di tengah, tengah jalan, kan otomatis e, terus ada sekolah tuh, sekolahnya yang perempuan semua, mereka masuk semua. Saya bingung di sana, Ustaz. Jadi jadi gimana ya? Saya cuman sendiri gitu. Semuanya cewek udah gitu pakaiannya gitu. Mana pakai parfum, terus pakai make up, pakaiannya setengah. Wah, Siap. udah gitu. Saya paham itu. Sudah. Ya, itu. Sudah hentikan, Mas. <laughs> hentikan. <laughs> saya jadi nafsu, ya. <laughs> ya jadi, ya, saya paham. Bagaimana hukumnya gitu? ya itu salah satunya, terus apakah ketika saya memutuskan untuk nggak pernah naik angkot lagi itu benar atau salah gitu salah atau benar oke pemirsa di rumah dan penonton di studio, kita tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut iya islam capek nuk nah islam capek, karena kurang ilmunya angkot ayah awewean, jadi haram naik angkot haram kas halon tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan mubah urusan dunia mah jadi haram temun guys, aya larangan kenapa kita ya? punya istri istri saya kan lagi hamil bawa ke dokter ono nah kak dokter ma tetimurunya padahal ditinggal dia tinggalan dokter nato. membajikan urang, eh malah diberi duit apa ini? fenomena apa ini versi on the spot? kak dokter ma tetimuru Orang diangir di salon ini kepada cowok-cowok yang sekanyalon ya, yuk. Tangan, <tuan> anu lalaki, malah kulalaki sok Lewisia, gile gile gile gile. <tuan> Ngamir ih gitu kan, sebel sebel sebel sebel. <tuan> Yih etatet pegawai antek abg ngagugukin, tenaanon ngananaona nges dicukur k tukang cukur dulu lalaki nupiur lalaki. Anu mina ken gue tinggal tinggal ada gunggut, tarasap, wih lalaki pisang. Berani nggak balas? Yo, kan. Terus naik angkot, ayangkot mana ada fasilitas umum? Lu kudu di hijab mahatena. Nyatadi Arab gue pabelit jangan apa jadi haram ke Arab. Nah, hanya penting nyari ilmu kayak gini. Maka kata Nabi. Mala la yutroku kulluhu, la yutroku tidak bisa semua sebagian Da yuri buka ila ma la yuribuka Kalau meragu-ragukan tinggalkan saja datangi yang lebih pasti Kira-kira nyalon diangir ku awewe lain muhrima Nita kasih ma atau muhrim Nita mama pang diangirankin Melipas komna, melirin sohna sekalian Dikrimbat ku si mama mau dikrimbat sama istri saya? Untuk ku baru dapet. teteh, teh kematien aya rada ngebred ye. Oh ka itu tuh pasir kaliki aya toko salon di dinya loba. Sok anu rasa abuket anak sorangan ngeuna. Meretipna geuna anak sorangan. Tong ka salon naonah fitnah. Terus bagaimana hukumna angkot bersatu dengan yang bukan muhrim. orang lalakina sorangan saya pernah balik ngaji, barudak SMA hukum anu tilu para pataranyang teh ngan capu tanganan teh dikit-dikit e eh, cu urang teh kagok geus we betot ka handap nya tutukna urang di GGR. apaleun can terkenal eta mah cen cu cu cu cicing we sangana urang rek eleh polong we kabeh limaan ga rilis parirang polong we kabeh elehna bubarna naon cik dikit arurun kabe. guru pakajurus atuh ya Jadi wala taqum laisa laqabi ilmun. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Kabeh ujian. Tong seledek anu kitu atu. Sudah tong ka salon. Boleh ka salon, boleh. Salon radio. menang kadinya mah Jadi tinggalkan yang merugikanmu. Tapi jangan mengharamkan angkot, kareueuh deui. Nya embung angkot aya Grab. Aya Gojek. Aya Uber. Sok bebas nu no, awewean -aw -aw nya. Jadi entong mempersulit diri te mampu salat bari nangtum bari diuk. Te mampu bari diuk bari ngakoler Nges ngagoler te mampu ku isyarat. Isyarat te mampu, isyaratan masyarakat salatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dan tadi sempat terucap oleh Ustadz bahwa Islam itu fitrahnya satu, nabinya satu dan kitabnya satu Nah apabila lihat di Indonesia ini banyak golongan-golongan Nah saya bingung saya yang baru berhijrah ingin beribadah mengikuti golongan yang seperti apa Saya takut tata caranya salah dan tidak diterima oleh Allah SWT Dan sekian Assalamualaikum Wr wabarakatuh. Islam ya terakhir Muhammad bukan nabi satu Nabi terakhir tuh Muhammad, jadi Nabi kita mah ya Muhammad Kalau iman mah ke Nabi yang lain pun iman, secara aturan ya. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah agamaku Tidak ada kata terlambat Jadi kalau hijrahnya pengen sukses, ikuti aja Muhammad Rasul. Karena ada pernah pertanyaan, ai ketua pemuda hijrah, saha, nanya kena ka'ana. Cikannate, rosululloh, rewasun. Nahabat rewasun. Danu pertama hijrah, roh. Setuju tidak? Nyaya, pemuda hijrah, nanya. Saha, ai ketua pemuda hijrah, no aslinna, saha. Ya rosul, rewasun, ha? Gitu. Ponder hijrah, mah rasul ya Jadi, kalau hijrahnya pengen susih, Rasul aja ikutin. Ma'an alihi wa'a ikuti aku dan para sahabat. Itu saja mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh ikut pengumuman sedikit ya. Besok saya ada tablik akbar ya. Bersama komunitas Harley Davidson dan Lamborghini Indonesia siangnya. Habis eh, Tarawe kalau tidak salah sama Ibrahim Elhak saya lupa jadwalnya. Di The Click Square, habis itu, habis Tarawe saya yang tablik akbarnya. Kalau ada kesempatan, ruang dan waktu, menikmati taraweh on the street, nyambung sahur on the street, di The Click Square, Jalan Naripan. Tiap malam saya di sana, ada aja yang Alhamdulillah hijrah, berbagi hikmah, dan sebagainya. Besok jam 8 ya, habis sholat. Atau mau taraweh di sana, buka bersama di sana, sekalian gak apa-apa. Ya, itu saja.